Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin, raja Arab, dan Pekah bin Remalia, raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin, raja Arab, mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat Pileser, Raja Ashur, mengatakan, Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perat dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam an istana raja dan mengirimnya Kapada Raja Ashur sebagai persembahan. Maka Raja Ashur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui Tiglat Pileser Raja Ashur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsik, dikirimnyalah kepada Imam Uriah ukuran dan bagan mezbah itu, menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uriah mendirikan mezbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsik. Demikianlah dibuat Imam Uriah menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsik setelah raja pulang dari Damshik, maka raja melihat mezbah itu lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu naik ke atasnya membakar korban bakarannya dan korban sajiannya mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan dari antara mesbah baru dengan rumah itu dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu kemudian raja Ahaz memerintahkan kepada imam Uria bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi korban sajian petang juga korban bakaran dan korban sajian raja lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan tetapi mezbah tembaga itu Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Setelah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.